Bapak aparat dari kepolisian, ya. yang sangat monata hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran dan timnya. Terima kasih banyak kerjasama dari Anda. Ya. Dan dari Polres pati Bapak Kapolres, Bapak, Bapak Wak dan jajaran dari Polres terima kasih si. banyak. Lanjut sayang, Lilin Lanjut, Herlina, monata, Bang ya. Taufik, ya bos. Siap si Bas Yuli dong, Panjendenan kasih. Saya, ngasih, ngasih apa itu? Tum, ho, ho, hi, he. Iya. Oh. <laughs> Lilin, apa? eh? Tum, ho, ho, hi, he. <laughs> Bas Yuli, ya, ya, ya, ya, ya. non seo, terima kasih. E, Ini e, lagu e. untuk Panjendenan ya. E. Lilin Elina Monata.